Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasshabi. Wa'antabiyahum bihisanin filayyatin ammaha. Ya pertama-tama kita bersyukur kepada Allah swt yang hari ini kembali mempertemukan kita dalam majlis yang Semoga termasuk di antara masjid-masjid semuanya untuk membahas hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita senantiasa dalam setiap pertemuan kita berusaha memperbaru niat kita bahwasanya kehadiran kita di sini adalah untuk tapak kubutin Untuk membelajari agama Allah SWT untuk mengangkat kebodohan dari diri kita Kemarin kita e, membahas tentang hadis yang kedua dan terakhir kita sampaikan tentang beberapa definisi iman ya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin kita sampaikan e, bahwasanya para ulama Ahlussunnah Meskipun mereka berbeda-beda dalam lapha, bagaimana mereka mengungkapkan tentang iman, akan tetapi intinya sama. Kemarin kita sampaikan di antara mereka ada yang mendefinisikan iman, yaitu dengan awlun wa amalun. Maka awl di sini adalah awlul misal, wa awlul kalbi yaitu kaolun kalbi berupa keimanan ya, ikhriqot keimanan kepada Allah keimanan kepada malaikat dan seterusnya dan kaolul lisan yaitu berupa ucapan-ucapan lisan wal amal dan amal di sini maka yang dimaksud dengan amal di sini yaitu amalul buluh amal-amal ya. hati seperti khuf Maha cinta kepada Allah, berroja, berharap kepada Allah, khosyak, takut kepada Allah dan sebagainya. Juga termasuk amalul jawari, Yaitu amal-amal yang dohir, yang bisa dilihat dengan mata seperti solat, haji dan sebagainya. Di antara mereka ada yang mendefinisikan iman dengan awlul wa amalul wa akhlatul. Maka mereka merinci kol di sini ya Yaitu lebih kepada Kaulul lisan Dan mereka keluarkan Kaulul kolbi tersendiri Sehingga mereka mengatakan Kaulul wa amalun walitikot Di antara mereka ada yang mengatakan Kaulul wa amalun waniyatun ya, Iman itu Ucapan ya, Kaulul Baik Kaulul kolbi maupun Kaulul lisan Wa amalun yaitu Amalul kulub wa amalul jawarih dan mereka mengatakan dua niat ya, dengan niat yang benar, karena untuk menegaskan pentingnya niat. Ya, dan sebagian yang lain mereka membesihkan iman dengan kaulun dua amalun dua niatun dua tibaun lisanah. Itu qaul wal amal disertai dengan niat yang benar dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian pula ya sebagian ulama mereka mendefinisikan iman dengan qaulun bil lisan wa taqadun bil jinan wa amalun bil akal mereka mengatakan bahwasanya iman itu qaulun bil lisan ucapan dengan Wa tiko dun bil jinan Yaitu apa yang diyakini dalam Hati Wa ya. amalun bil arkan dan amal anggota tubuh Maka di sini tiko dun bil jinan Tidaklah mereka Maksudkan itu hanya berupa ikhtikor. akan Tapi Wa tiko bil jinan itu juga Mencakup amalun ya. guluh Amal-amal hati Ya Jangan dipahami bahwasanya waqiqa dun drizinan itu hanya berupa qaulul qalbi akan tetapi juga mencakup amalul qulu. Nah, meskipun para ulama Ahlussunnah ini mendefinisikan iman dengan berbagai macam lafadznya, akan tetapi ya sepakat dengan tegas bahwasanya Amal anggota badan Maupun kau lulisan itu termasuk Bagian dari iman ya. Sehingga Ini merupakan salah satu Di antara ijma kesepakatan Al-Sunnah wal-Jamaah Bahwasannya iman itu adalah ya, Ipikodun bil-kolbi ya. Keyakinan di dalam hati ya Termasuk amalun buluh Kau lulisan ya, Dan amalun ak bil-arkan maka amalan anggota tubuh ya berupa amal-amal zahir itu termasuk bagian dari iman. Nah, tentang definisi iman menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini maka terdapat kelompok yang menyelisihi ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang definisi iman. Yaitu kelompok Murji'ah. Maka di dalam masalah pendefinisian iman, maka kelompok ya, eh, salah satu firqah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah itu adalah kelompok Murji'ah karena mereka mengatakan bahwasannya iman bahwasanya amal anggota badan itu tidak termasuk bagian dari iman. Nah, kelompok Murji'ah ini di dalam pendefinisian iman Ya, mereka pun terpecah lagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Ada tiga kelompok murtad. Nah, kelompok murtad yang pertama itu adalah mereka yang meyakini bahwasanya iman itu hanyalah ikhtiyadun bil kalti. Ya, kelompok murtad yang pertama yaitu mereka yang meyakini bahwasannya iman itu hanyalah keimanan di dalam hati jadi kita tidak perlu melakukan amal-amal gohir -amal maka kita disebut sudah disebut sebagai orang mu'min menurut nurciyah nah kelompok ini terpecah lagi menjadi dua yaitu kelompok yang pertama mereka memasukkan akmalul kubul itu menjadi bagian dari iman dan inilah mayoritas nurciyah di mayoritas murjiyah mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah itiqodun bil kolbi dan mereka mengatakan akmalul kulub itu bagian dari iman. Akmalul ya, kulub tadi sudah saya jelaskan ya. Akmalul kulub itu seperti al hawf, ya, rasa takut kepada Allah swt, mahabbah, cinta kepada Allah, ya, tawakal, ya, itu adalah akmalul kulub. Sedangkan kelompok murziah yang lain itu mereka tidak memasukkan akmalul kulub itu ke dalam bagian iman Jadi iman itu cukup apa yang diyakini dalam hati ya Jadi yang kelompok pertama murziah itu mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah apa yang diyakini di dalam hati Nah kelompok yang pertama ini mereka terpecah ada dua yang pertama yang memasukkan akmalul kulub Itu ke dalam bagian dari iman Dan inilah mayoritas murziah Dan kelompok yang kedua Yaitu yang tidak memasukkan akmalul kulub Maka ya Kalau berdasarkan iman Berdasarkan definisi murziah ini Maka keimanan iblis itu sama dengan Keimanan Jibril Dan keimanan Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Mengapa? Karena iblis juga meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan merdia Segejat-gejatnya iblis itu Beriman menurut murciah Karena iman menurut murciah itu hanya cukup Keyakinan di dalam hati Ma'rifatullah Itu kelompok murciah yang pertama Kelompok mursyiah yang kedua yaitu mereka yang meyakini bahwasannya iman itu hanyalah kaululisan. Ya, iman itu cukup apa yang diucapkan dengan lisan. Ya, meskipun tidak ada ikhtikot, tidak ada keyakinan di dalam hati asal lisan mengu mengucapkan kamu sudah dianggap orang beriman. Inilah yang kelompok yang kedua ini lebih dikenal dengan sebutan Al-Karamiyah. Di Al-Karimiah mengatakan bahwasanya iman itu ya, adalah cukup kal ya, dengan lisan. Nah, de, uh, Kalau porsi yang ketiga yaitu mereka yang meyakini bahwasanya iman itu adalah ikhtikol Qalbi Gua kau luntilisa saja. Jadi kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup apa yang diyakini dalam hati dan apa yang diucapkan oleh desa. Ini kelompok murtjah yang ketiga. Maka pemahaman murtjah ya tentang definisi iman ini jelas-jelas ya. Menyelisihi dalil-dalil Dalil Al-Quran -dalil -dalil Al maupun As-Sunnah ya. Karena banyak Kita jumpai Di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Menjadikan amal anggota badan Itu sebagai bagian dari iman ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Innamal mu'minuna illatuliyat alaihim innama almu'minuna alladziina idza dzukirallahu watjallat qulubuhum ya hanyalah orang-orang yang beriman itu apa ciri-ciri orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu yang pertama idza dzukirallahu watjallat qulubuhum jika disebutkan nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu imana dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertambahlah keimanan mereka Wa Dan kepada Allah lah Mereka bertawakal Satu rangkaian ini saja Maka sudah ada akmalul kulub Yaitu tawakal Kepada Allah itu sebagai bagian dari iman Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Orang-orang yang beriman itu ya Maka ini bantahan bagi kelompok murci'ah Yang mengatakan akmalul kulub Itu bukan bagian dari Iman, Karena jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan Salah satu sifat orang yang beriman yaitu Mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana sifat-sifat orang yang beriman lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam lanjutan ayat Alladina yukimu nasolah Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Dan salat itu adalah amalan anggota badan. Maka tegas di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan menyebut salat itu orang-orang yang mendirikan salat itu adalah sifat-sifat orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka menginfakkan dari harta yang Allah rizqi berikan kepada mereka. Maka sedekah amalan anggota badan itu juga Allah sebut sebagai bagian dari iman. Maka Allah kemudian menutup ulaiika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Maka orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yaitu orang yang apabila mereka disebut nama Allah Maka bergetalah hati-hati mereka Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Maka bertambahlah keimanan mereka Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal Maka ini semua amal ya. Bahkan, Tapi tidak cukup Allah kemudian mengatakan bahwasanya Orang-orang yang beriman itu juga orang yang Mendirikan sholat ya, Bersedekah ya. Maka Cukup satu hadis uh, dalil Al-Quran ini yang menunjukkan benarnya akidah Alusunah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya iman ya amal anggota badan itu termasuk bagian dari iman. Termasuk diantara dalil yang digunakan oleh uh, Alusunah untuk mengatakan bahwasanya amal itu bagian dari iman adalah hadis tentang cabang-cabang iman. Ya. Kami sampaikan kemarin bahwasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bidun wasatun au bidun wasittun nasybah bahwasanya iman itu ada 60 atau 70 cabang fa afdaluha qaulul la illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya cabang iman yang paling tinggi yaitu Kalimah syahadat la ilaha illallah dan ini adalah kaulul lisan ya bagi Mursyiahnya mengatakan bahwasanya iman itu hanya ikhtholul ulub, ya, karena di sini Rasulullah SAW tegas mengatakan bahwasanya kaululah ilahilolok itu bagian dari iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, ada nahh iman akhlul ada anit bariq, dan cabang iman yang paling rendah yaitu engkau menyingkirkan gangguan di jalan dan menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk amal anggota badan. Ya, maka di sini dalil bagi al-sunnah yang mengatakan bahwasanya amal anggota badan itu termasuk bagian dari iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutup dengan Walhayatu hayaatu syubatun minal iman dan rasa malu itu termasuk cabang-cabang keimanan. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Amru Rumbi Arba. Aku, me, aku me, merintahkan ke kalian terhadap uh, atas empat perkara, yaitu Al Imanu Bila. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya Wahai anak juna, Al Imanu Bila? Tahukah kalian? Apakah itu iman kepada Allah? Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang apakah itu iman kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Wasallam mengatakan iman kepada Allah itu syahadatu Allah ilaha Allah wa itta musola wa itta uzzaka wa sawmura mabona wa antukum wa antukum min almaghni min almaghni mi alhumusal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendefinisikan. Iman, <coughs> iman itu dengan syahadatu Allah ilah ilallah ya, dan kemarin kita bahas bahasannya syahadat itu mencakup kalulisan dan ibtikadul puluh. Ya. Kemudian Nabi saw juga mendefinisikan iman dalam hadis ini dengan ibtikum sholat, ya, mendirikan sholat, kita uzakah ya. membayar zakat, wasom romabon dan berpuasa di bulan Ramadan dan semuanya itu adalah amal anggota badan. Maka hadis ini juga menjadi dalil bagi Ahlussunnah yang mengatakan bahwasannya amal anggota badan itu termasuk bagian dari iman. Karena di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tadru namal iman fillah. Tahukah kalian apakah itu iman kepada Allah? maka kemudian mendefinisikan iman itu dengan syahadat, salat, zakat dan puasa. Kemarin kita sampaikan bahwasanya ketika iman itu disebutkan sendirian, maka dia mencakup agama secara keseluruhan, mencakup iman dan Islam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendefinisikan iman itu dengan amal anggota badan. Mengapa? Karena iman di sini disebutkan sendirian. Sedangkan iman jika disebut bersamaan, berbarengan dengan Islam, sebagaimana dalam hadis Jibril yang kita bahas, maka iman itu lebih kepada definisinya yaitu lebih pada amalan batin atau ikhtikot. Sedangkan Islam itu berupa amal yang Bohir, ini sudah kita bahas kemarin. Termasuk diantara uh, kaidah penting ya di dalam pemahami iman menurut al-sunnah wal Jamaah adalah bahwasannya iman itu bisa bertambah dan berkurang, ya sehingga Ya, di dalam istilah alusuna wal jamaah mereka mengatakan iman itu qawlan bil lisan wa iqtidan bil jinan wa amalan bil arkan yazidu bi ta'atul rahman wa yanqusu bi ta'ati syaithan. Ya. Bahwasanya iman itu adalah ucapan lisan, ya. keyakinan di dalam hati, amalan anggota badan dan iman itu yazidu bi ta'atul rahman. Bahwasanya keimanan kita itu bertambah dengan apa bintahati rahman dengan melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala ta'arahman dan iman itu juga wayang kusuh bintahati syaiton iman itu berkurang dengan melakukan ketaatan kepada setan alias melakukan maksiat. Maka iman itu menurut ahlus sunnah wal jamaah itu bisa bertambah dan berkurang. Ya. Kapan dia bertambah? Ya. Iman kita kepada Allah subhanahu wa taala itu bertambah ya. ketika kita semakin memperbanyak amal-amal ketaatan. Nah, amal uh, iman kita itu berkurang itu karena dua hal. Yang pertama ya. kita kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala dalam artian. ya Menerja keharuman ya, Mengerjakan maksiat Atau kemungkinan yang kedua Meremehkan kewajiban ya. Lalu apa dalilnya bagi alu sunnah wal jamaah Yang mengatakan bahwasannya iman Itu bisa bertambah atau berkurang Maka dalil yang pertama adalah tadi ayat yang kita bacakan kan. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Inna Mukminun Aladina Idadu Kirawlahu Ajilat Kuloohum, Wahidatu Liyat Alaihim Ayatuhu Zadatum Imana. Ya. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu Wa Taala itu berketahlah hati-hati mereka. Dan apabila, namanya disuruh apa, kubur. Dan apabila e, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Swt, maka bertambahlah imannya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala itu tegas mengatakan bahwasannya Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka bertambahlah imannya Sesuatu yang bertambah itu konsekuensinya juga bisa berkurang Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alladziina qala lahumun naasu inannasa qad jama'u lakum fahshawhum fazatuhum iimaana waqalu hasbunallahu ni'mal wakiil yaitu orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka yaitu para sahabat ya inannasa jama'u lakum ada orang yang mengatakan kepada sahabat sesungguhnya manusia yaitu orang-orang musyrik itu telah berkumpul untuk siap-siap menyerang kalian. Fahshawhum, maka wahai sahabat Nabi, takutlah kalian kepada mereka ya, karena mereka itu juga berkumpul hendak bersiap-siap menyerang kalian. Maka Allah kemudian mengatakan fazza jamu imana. Maka mendengar ya kabar ini maka semakin bertambahlah Ya, keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan fazadahu iman Maka bertambahlah keimanan mereka. Wa qalu dan mereka ini mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong kami wa ni'mal wakil dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dan begitu banyak ayat yang lain ya yang dengan tegas menunjukkan Bahwasannya Iman itu bisa bertambah, sehingga konsekuensinya sesuatu yang bertambah itu juga bisa berkurang. Oleh karena itu, salah satu doa Ibu Nuswat adalah Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Wahai ya Allah, zidna imanan, tambahkanlah padaku iman Gua yakinan dan keyakinan, gua fikhan dan ilmu. Ya. Maka iman sebagaimana yang dipahami oleh ibnu Mas'ud adalah iman itu bisa bertambah, ya. sehingga ibnu Mas'ud berdoa di dalam doanya, zidna imanan, ya. tambahkanlah kepadaku iman. Nah, ada dua kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah tentang apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang. Ya, yaitu kelompok Murji'ah yang tadi kita jelaskan, yang kedua adalah kelompok Khawarij. Mereka bersepakat ya, Murji'ah dan Khawarij, ini mereka bersepakat bahwasannya Iman itu adalah sesuatu yang utuh Tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang ya, Ini kesepakatan diantara Murjiah dan kawariz ya. Iman itu adalah sesuatu yang statis Sesuatu yang tidak mungkin bertambah dan tidak mungkin berkurang Artinya flat ya. Tidaklah bertambah dengan semakin memperbanyak keatapan Dan juga tidak Semakin berkurang dengan banyaknya maksiat yang dikerjakan Ini iman menurut Mursia dan Khawariz ya, Meskipun mereka bersepakat ya, bahwasanya iman itu Tidak bisa bertambah atau berkurang Akan tetapi mereka berbeda dalam praktek Kelompok Khawariz maka katakan Iman itu adalah sesuatu yang utuh Sesuatu yang ya, Satu bagian yang utuh Artinya Jika hilang salah satu bagian dari iman Maka orang itu orang kafir Alias tidak beriman Oleh karena itu Kowarij mengkafirkan meng pelaku Maksiat Mengapa? Karena maksiat itu bertentangan Dengan iman Ya, karena bertentangan dengan iman Maka otomatis pelaku maksiat menurut kewaris Itu kafir Alias tidak beriman Mengapa? Karena iman itu satu kesatuan Ketika berkurang salah satu komponen Baik dengan meremehkan kewajiban Atau terjerumus dalam maksiat Maka otomatis iman itu hilang Ketika iman itu hilang Berarti kafir Ini Iman, keyakinan apa, di, uh, Praktek Khoaris Oleh karena itu Khoaris termasuk ya Orang yang Bermudah-mudah Di dalam mengkafirkan Karena apa? Karena asal akidah mereka adalah Iman itu sesuatu yang Satu kesatuan Tidak bertambah Tidak berkurang Dan ketika Bilang salah satu cabang iman ya, Meskipun Cabang iman ini Tidak sampai mengkafirkan Menurut mereka kafir oleh karena itu, ya, menurut Khawarij oh, Pelaku zina, pelaku minum homer ya, Itu semuanya kafir Mengapa? Karena mereka terjerumus ke dalam maksiat Sedangkan maksiat itu bertentangan dengan iman Karena berkentangan dengan iman alias kafir Dan inilah mayoritas ya, Kelompok Khawarij inilah yang Sekarang ini bermudah-mudah menkafirkan Pemerintahan kaum muslimi Ya, sehingga terjadi di sana ngebom sana ngebom sini ya. seperti itu karena asal akidah mereka adalah ya, iman itu satu bagian bilang salah satu cabang aqiqah nah kalau umat murjia mereka juga mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang meskipun amal ketaatannya itu banyak maka levelnya sama dengan orang yang tidak memiliki amal kataatan sama sekali. Oleh karena itu menurut Murjiah, keimanan kita semua yang ada di sini itu levelnya sama dengan keimanan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menurut Murjiah. Mengapa? Karena Asal ikhok kita sama, ya kita kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kutub kita beriman kepada malaikat sama. Karena menurut berziat ya, amal iman itu tidak bertambah dengan semakin memperbanyak ketaatan ya. dan tidak semakin berkurang dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Oleh karena itu konsekuensinya. Menurut Murci A keimanan orang awam yang paling pejat itu levelnya sama dengan keimanan jibril, malaikat yang paling mulia atau levelnya sama dengan keimanan nabi muhammad saw atau keimanan abu bakar atau sahabat-sahabat terkait. Mengapa? Karena mereka tidak menjadikan amal, badan nah, itu bagian dari iman. Iman itu satu keseluruhan ya dikor dalam hati tidak semakin bertambah dengan ketaatan. Maka betapa tingginya derajat kita kita ini menurut murcia keimanan kita ini sama dengan kubakan menurut murcia meskipun kita malas sholat malas puasa zakat juga belum bisa sedekah apalagi melihat sama dengan levelnya kubakan jihad tidak pernah sama takulnya dengan keimanan Abu Bakar yang telah menginfahkan semua hartanya di jalan Allah, ya, menji, apa, me, men, memberikan hartanya, jiwanya untuk memberi nasehat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya. masalah. Maka tadi, maka di dalam masalah iman itu bertambah atau berkurang, maka ada dua kelompok yang menyimpang dari aqidah Muslimin Al Jamaah, ya, meskipun taktiknya berbeda. Hawari'is mereka mengatakan iman itu tidak bertambah dan berkurang, sehingga kita Seseorang itu terjerumus ke dalam maksiat Dan maksiat itu adalah bertentangan dengan iman Maka otomatis orang ini kafir Maka mereka adalah kelompok yang Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin Dan inilah yang terjadi Akhir-akhir ini Yang kita saksikan di berbagai tempat Yaitu paham kawarij ya, Yang membuat pengat Kesana kemari Lalu kelompok yang kedua yaitu Murji'ah ya. karena mereka asal akidah adalah mereka mengatakan bahwasanya iman itu tidak tertama dengan semakin memperbanyak ketaatan -ata, ya. atau ya, tidak berkurang dengan mengerjakan maksiat maka konsekuensinya iman kita itu sama dengan iman Abu Bakar, sama dengan iman yang Umar, sama dengan iman yang Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya maka sebetulnya ya tanpa kita belajar pun kita sebagai orang awam itu sebetulnya kita paham bahwasanya kita kadang merasa bahwasanya iman kita itu bertambah ya sehingga ketika iman kita bertambah kita semakin rajin salat, ya, semakin rajin baca Al-Qur'an. Kita sendiri merasa ya sebagai orang awam meskipun mungkin kita belum pernah belajar bagaimana hakikatul sunnah tentang masalah iman. Ketika tiba-tiba Besok ujian selanjutnya setengah sangat sulit maka semakin besar tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah baca ini. Semua kuliah sudah saya baca. Semua textbook yang ada di reference sudah saya baca semua. Semua semuanya sudah saya baca. Maka saya tinggal tawakal. Dia memperbesar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka malamnya yang biasanya salat isya enggak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Yang tiba-tiba biasanya habis sholat langsung pergi dzikir dulu. Yang biasanya dzikirnya sebentar ini dzikir tambah doa. Seperti itu. Nanti biasanya bangunnya subuh jam 6 ini tiba-tiba jam 3 sudah bangun. Ya, sholat tahajud. Gitu. Tapi giliran nanti sudah selesai ujian sudah lupa semua main makan-makan. Ya. Sholatnya lewat, seperti itu. Itu manusia. Kita bisa merasakan. Ya. Bahwasanya kadang-kadang dalam suatu kondisi kita semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita merasa. Ya. Bahwasanya kita ini adalah manusia. Sebesar usaha apapun saya, sebesar apapun saya belajar tanpa ada perpeluhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, besok soalnya dibikin susah. Ya. Maka kadang kita merasa sebagai manusia awam karena biasanya kadang kita merasa keimanan kita besar sehingga kita malu untuk berbuat maksiat wah saya malu ya, karena saya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi ini maka iman kita mungkin sedang meningkat dalam kondisi yang lain kita lupa sehingga mudah untuk berbuat maksiat dan kondisi yang lainnya maka demikianlah sebenarnya sebetulnya ya bagi orang awam kita sendiri bisa merasakan ya, bahwasanya keimanan kita itu kadang bertambah ya, ya. Ketika misalkan hadir dalam Pengajian seperti ini ya, Kita berkumpul ya, Dengan melihat ada teman-teman Yang semangat untuk menuntut ilmu Lihat apa ada Ustadz yang sangat baik untuk menyampaikan materi Kita bertambah kita sering berkumpul dengan Pak nah, Ustadz misalnya Bertambah keimanan kita Tapi giliran kita sudah kerja ya, Jauh dari pengajian Jauh dari ilmu, tidak ada yang menasehati Maka semakin lama semakin luntur keimanan Semakin bermudah-mudahan Lalu bolehkah kita mengatakan Islam itu bertambah atau Berkurang Istilah yang sering kita dengar adalah Iman itu bertambah dan Berkurang Lalu bolehkah kalau kita mengatakan Islam itu juga bertambah atau Berkurang Jawabannya Boleh, ya, karena Islam ya Itu juga mencakup Din secara keseluruhan Islam kita bertambah dengan Semakin memperbanyak ketaatan tetapi istilah yang digunakan oleh yang makruf di kalangan ulama wal jamaah yaitu istilah iman itu bertambah dan berkurang. Mengapa? Karena para para ulama Ahlussunnah mereka lebih menyukai istilah iman itu berkurang bertambah atau berkurang karena ini menjadi isyarat bantahan terhadap Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bertambah atau berkurang atau mereka mengeluarkan amal itu dari iman maka iman itu semakin bertambah tidak hanya dengan melakukan ketaatan kataan yang sifatnya lahiria ya akan tapi juga semakin bertambah dengan semakin kuatnya keyakinan di dalam hati. Nah pembahasan selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah e, Pembahasan sedikit tentang rukun isimah Kemarin kita sampaikan bahwasannya Seseorang itu tidaklah dia disebut sebagai seorang muslim ya Seseorang itu tidak cukup hanya dengan Disebut sebagai orang yang Islam Kalau dia hanya memiliki amal-amal anggota akan tetapi dia harus memiliki ya, kadar keimanan terendah sehingga dia dikatakan sah imannya sehingga di sini lah ya, nanti akan kita bahas apakah eh, kadar keimanan terendah tersebut jadi saya tidak akan membahas secara rinci tentang iman kepada Allah iman kepada Malayu. Rasul dan sepertinya Karena itu pembahasan yang sangat panjang ya, Yang bisa didapatkan di Majelis-majelis pengajian yang lainnya Akan, Tapi yang ingin saya jelaskan dalam pertemuan kali ini Yaitu Penjelasan tentang e, Kadar minimal Seseorang itu disebut sebagai berkorang yang beriman Karena iman itu ada level minimal Ya, ya itu aslul iman, iman yang pokok, iman yang wajib. dan ada level sempurnanya iman. Maka kita mulai yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah itu minimalnya itu beriman terhadap empat hal. Yang pertama yaitu iman terhadap wujudnya Allah swt. Bahwa Allah itu ada, konsekuensinya ketika kita mengatakan kuasaNya Allah itu wujud, Allah itu ada, ya seluruh alam, semesta di dunia ini itu tidak terjadi dengan sendirinya, alias ada yang menciptakan Ini kandungan iman iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua yaitu keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ya pemilik langit dan bumi ini itu adalah satu-satunya zat yang Maha menciptakan, yang Maha memberi rezeki dan Maha mengatur segala urusan alam semesta ini ya. maksudnya Allah adalah satu-satu yang menciptakan ya, menciptakan semua ya, alam semesta ini, yang memberikan kita riski ya, dan mengatur segala urusan dan inilah yang dikenal dengan istilah Taukih Rubiqiyah ya, inti dari tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Bahawasanya Allah akhirnya satu satunya Yedat yang menciptakan, memberisi ya, Dan mengatur segala keputusan Nah perlu dia Mengetahui bahawasanya Iman yang terhadap bodoh biaya Allah SWT Itu tidaklah cukup Dalam kapasit yang ketiga Ini akan kita jelaskan Bahawasanya orang-orang musyrik Pada zaman kapasit itu mereka beriman dengan kaum kafir Akan tetapi mereka tetap diperangi oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Keimanan mereka terhadap kaum kafir itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam kisah. Nanti akan kita jelaskan ketika kita membahas tentang makna syariat Allah yang tertulis. Kemudian cakupan iman yang ketiga, eh, cakupan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga, yaitu kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala ini memiliki sifat yang sempurna yang mencapai puncak kesempurnaannya. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada, ada air, ya. tidak ada celah dari seluruh sisinya. Ya, artinya, ya Allah Subhanahu Wa Taala, darat yang kita ibadahi, ya, sesembahan seluruh makhluk itu adalah darat yang memiliki nama-nama yang indah, ya, asma-umma-nya, ya dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang mencapai puncak kesempurnaannya. Dan termasuk di dalam Keimanan yang jenis yang ketiga itu Yang ketiga ini yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada Satupun makhluk itu yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang setara, tidak ada yang Sebanding, ya tidak ada yang semisal Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sisi kesempurnaannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sama dengan makhluknya Dan inilah yang disebut dengan tauhidul asmaq wasifa itu tauhidul asmaq wasifa dan keimanan yang keempat ya yaitu kita meyakini bahwasanya Allah lah ya sebagai satu satunya dat yang berhak untuk diibadahi tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang boleh kita Tujukan ibadah kepadanya ya. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Adalah satu-satunya adat Yang berhak untuk diibadai Satu-satunya adat yang berhak untuk ya, Disembah Inilah Yang dikenal dengan Tawqindul Uluhiyah atau bisa juga dengan Tauhidul Ibadah Jadi inti dari tauhid Ibadah yaitu menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah SWT dan tidak kepada yang lainnya Dan inilah yang paling penting dan inilah yang menjadi titik perselisihan antara Nabi dengan kaumnya Kaum musyrik Arab pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengingkari tauhid rububiyah. Mereka kaum musyrik Arab itu mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka adalah Allah, yang memberikan rezeki mereka adalah Allah. Akan tapi mengapa mereka disebut sebagai musyrik? Karena mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Artinya di samping mereka beribadah kepada Allah semata-mata mereka juga bersifat kepada selain Allah subhanahu wa taala berupa sesembah sesembah mereka menyembah kuburan orang soleh, menyembah batu, pohon, dan sebagainya. Insyaallah nanti dalil-dalilnya itu nanti akan kita sampaikan ketika membahas tentang makna ilah ilah dari Maka kita sampaikan bahwasanya iman kepada Allah subhanahu wa taala itu iman kepada wujud ya. Kita beriman bahwa Allah itu ada. Kalau kita kalau ada orang yang tidak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis tidak akan mungkin beriman dengan sisanya. Ya. Bagaimana mungkin seseorang untuk beriman dengan rububiyah, dengan asma wa sifat, dengan uluhiyah lah beriman pada wujudnya Allah saja mereka mengingkari. Maka ini asal, maka ini Pengikaran terhadap uh, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala ini mengkonsekuensikan bahwasannya mereka tidak beriman pada semuanya. Ada orang-orang seperti ini, ada. Dan saya sendiri pernah uh, berdialog dengan orang-orang yang ateis seperti ini, tidak beriman. Perwasannya di dalam alam semesta ini ada Pencipta Dan sulit untuk me, me, apa, Membuat permasalahan atau analogi Karena Mereka pun menyimpulkan Allah tidak ada Itu juga melakukan penelitian Mereka bingung ya, Ketika ya, Saya masih ketika menemukan Studi di Belanda beberapa tahun yang lalu Kebetulan salah satu profesor saya itu orang ateis Dan kita bagi berdial Dan mereka meyakini bahwasannya alam ini terjadi Karena proses natural Proses alam Dia ada di dunia ini karena ada orang tuanya Kalau kita saya kejar Lalu orang pertama di dunia Berasal dari mana, tidak bisa jawab Dan seterusnya dan seterusnya Maka Orang-orang ya, seperti ini ada Bukan suatu hal yang abstrak Saya sendiri pernah menemuinya Dan intinya adalah Allah itu tidak ada karena tidak bisa dilihat Kita meyakini keberadaan sesuatu Ketika kita melihat sesuatu tersebut Itu menurut dia Maka kalau sudah tidak meyakini Allah itu ada, tidak mungkin beriman kepada Rububiyyah, tidak beriman kepada Rubbia, dan tidak beriman kepada Asmaul Husna. Itu sudah otomatis. Kemudian tadi kita, kita, kita sampaikan, ya beriman kepada Rububiyyah itu tidak otomatis memasukkan seseorang dalam Islam. Ya, karena orang-orang Musyrik -orang, pada zaman dahulu, ya itu mereka beriman kepada Rububiyyah, kan, Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ter Ini level minimal keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Lalu apa level minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada malaikat yaitu ketika seseorang itu meyakini bahwasanya di sana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk Ya, berupa para malaikat ya, Dan malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah SWT Yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah SWT Tidak pernah bermaksiat Dan mereka itu tidak berhak untuk diibadahi Sampai situ ketika seseorang beriman Terhadap bahwasannya malaikat itu ada ya, Bukan sesuatu hal yang tiasa Bukan suatu hal yang abstrak, artinya ada konkret, meskipun kita tidak bisa melihat, tapi malaikat itu ada, ya. dan mereka meyakini bahwasanya uh, malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia di sisinya, ya. di sisinya berarti di langit, ya. karena. Tempat tinggal asal malaikat itu di langit, sebagaimana manusia dan Jin itu tempat tinggal aslinya itu di bumi. Meskipun malaikat itu terkadang juga turun ke bumi, akan tapi tempat tinggal mereka yang asli, yang, as yang asal itu adalah di langit. Dan mereka adalah anak-anak Allah, Allah semanapalnya yang tidak pernah bermaksiat, ya? dan mereka tidak pernah untuk diibadahi, tidak pernah untuk disembah. Maka sampai di sini seseorang itu telah dikatakan beriman kepada malaikat. Oleh karena itu kalau kita tanya kepada orang awam Apakah engkau beriman kepada Mika'il? Orang tersebut, enggak, saya enggak tahu siapa itu Mika'il Maka kita tidak katakan orang itu kafir. Ya. Kita katakan, apakah engkau beriman kepada Munkar dan Nakeh? Saya tidak kenal untuk siapa Munkar dan siapa Nakeh Maka tidaklah kita katakan orang itu kafir. Maka itu level minimal. Seseorang itu dikatakan beriman kepada malaikat. Lalu ada level kesempurnaan, level iman tafsir, yaitu ya, iman terhadap ya, malaikat nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa saja rincian tugas-tugas mereka. Bagaimana sifat-sifat mereka, karakteristik mereka Ada malaikat yang memiliki sekian ya, atau saya misalnya Apa saja tugas-tugas mereka Maka keimanan terhadap perincian seperti ini itu keimanan yang mengikuti Ya Ya, yang semakin seseorang itu mengetahui, yaitu dengan belajar, dengan mengetahui dalil-dalilnya Dia ya, mengenal nama-nama malaikat, kerincian ya. nama-nama malaikat, kemudian apa saja tugas-tugas yang dibebarkan kepada mereka ya. Kemudian bagaimana karakteristik sifat-sifat mereka, dan sebagainya Maka ini adalah iman yang tafsir ketika seseorang misalnya dia dituduhkan dalil dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada malaikat jibril, ya. kemudian dia mengingkari, maka kafirnya itu lebih disebabkan karena dia mengingkari dalil, mengingkari nash. Akan tapi keimanan terhadap malaikat ya, Level minimal seseorang itu dikatakan beriman Yaitu ketika dia beriman Bahwasannya eh, malaikat itu ada ya, Adalah makhluk Allah SWT Yang senantiasa taat Tidak pernah bermaksiat Dan tidak berhak untuk disembah Meskipun orang itu tidak tahu ya, Siapa saja malaikat Perincian nama-nama malaikat yang disebutkan Dalam Al-Quran dan pun masyarakat Ya, meskipun orang awam itu tidak tahu ya, Apa saja tugas-tugas mereka Apa saja tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah SWT Kepada mereka Karena yang iman seperti ini Itu membutuhkan belajar ya, Membutuhkan Belajar untuk membaca dalil Membaca Al-Quran Membaca sunnah ya. nah, kan, Tapi ketika dia telah mencapai level keimanan yang minimal maka dia dikatakan telah beriman pada malaikat. Yang ketiga yaitu keimanan terhadap kitab apa level minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada kita maka seseorang itu dikatakan telah beriman kepada kita ketika seseorang itu beriman bahwasanya Allah subhanahu wataala itu menurunkan kitab kepada para rasulnya dan kitab inilah Ya dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab ini sebagai penjelasan, sebagai petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan secara khusus yaitu beriman kepada Al-Quran. Yaitu keimanan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Dan mereka meyakini bahwasannya semua kitab yang diturunkan kepada para Rasul itu semuanya hak Semuanya mengandung kebenaran ya, Karena semuanya berasal dari sisi Allah SWT Maka ketika seseorang itu telah beriman dengan hal-hal ini ya, Beriman bahwasanya Allah SWT itu menurunkan kitab kepada para Rasulnya di dalam kitab itu terdapat penjelasan petunjuk ya, untuk maslahat manusia dan lebih spesifik lagi yaitu beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beriman bahwasanya Al-Quran itu uh, kitab itu semuanya hak karena semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala maka dia dikatakan telah beriman. Ini level yang minimal. Adapun level berikutnya itu level kesempurnaan iman yaitu beriman terhadap rincian-rincian kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Taurat, dia beriman pada Injil, dia beriman pada Zabur, dia beriman kepada suhuk Musa, suhuk Ibrahim. Ya. Maka dia beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Maka tidaklah dikatakan, kalau kita bertanya kepada orang awam, tidaklah dikatakan orang ini kafir ketika dia tidak mengenal Taurat. Ketika dia tidak mengenal Injil, ketika dia tidak mengenal Suhuf Musa, ketika dia Tidak mengenal suhuf Ibrahim Karena ini adalah level kesempurnaan Iman, bukan level minimal Seseorang itu dikatakan Beriman, ya, bisa membedakan ya Level kesempurnaan iman juga mencakup keimanan terhadap Al-Quran Bahwasannya Al-Qur'an itu adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan Al-Qur'an inilah yang menjadi pedoman, petunjuk hidup bagi semua manusia ya, sampai hari kiamat. Dan Al-Qur'an inilah yang sebagai timbangan ya, sebagai penimbang ya, tentang kitab-kitab sebelumnya. Ya, maka apa yang dibenarkan oleh Al-Quran Maka benar ya, Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai Ujian atau sebagai timbangan Kitab-kitab ya, sebelumnya Maka dia menghapus Semua hukum yang ada di kitab-kitab Sebelumnya Di dalam uh, kesempurnaan iman terhadap Al-Quran itu juga mencapuk ya, iman terhadap semua kabar, semua berita yang disebut di dalam Al-Quran Dia membenarkan semua kabar di dalam Al-Quran ya. Dia melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran Maka ini semuanya adalah level kesempurnaan iman bukan level minimal iman kepada kita iman kepada rasul. Maka level minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada rasul yaitu ketika seseorang itu beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus rasul yang mendakwahkan tauhid. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul yang mendakwahkan tauhid, ya. Dan para rasul itu telah menyampaikan Ajaran yang Mereka dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka ini memiliki Muzizat untuk memperkuat bukti bahwasannya mereka adalah Para utusan Allah Dan mereka beriman bahwasanya Para rasul ini adalah hamba-hamba Allah Yang bertakwa Jadi itu adalah level minimal seseorang itu dikatakan ya, beriman, ya kemudian secara khusus dia juga harus beriman kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhir dan penutup para nabi, ya. yang membawa Islam. Ya. Yang agama inilah yang dijadikan sebagai penutup karena penutup para nabi maka tidak ada ajaran selain ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini adalah level minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada rasul maka kufur kepada salah satu rasul maka ini kufur kepada sama dengan kufur pada semuanya karena level minimal seseorang itu di, beriman adalah dia beriman kepada semua rasul bahwasanya rasul itu agamanya satu yaitu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun rincian syariatnya yang berbeda. Rincian syariat berbeda kan tapi yang mereka dakwahkan itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala alias mendakwahkan tauhid dan kita beriman bahwasanya semua rasul itu telah menyampaikan wahyu yang datang kepada mereka. Tidak ada yang menyembunyikan wahyu. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa Dan secara khusus beriman kepada Nabi Muhammad SAW Bahwasanya Muhammad adalah penutupnya Para Nabi Dan Rasul Ini level minimal Level kesempurnaan seseorang itu beriman kepada Rasul Yaitu beriman terhadap Perincian Nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran Bagaimana Kondisi mereka dengan kaumnya masing-masing Apa saja kitab Yang turun kepada mereka Maka ini adalah level kesempurnaan iman yang itu didapatkan dari belajar secara rinci mempelajari dalil. Maka di sini ada suatu rangkaian yang indah yaitu iman kepada Allah karena inilah asal karena inilah yang pokok. Ya. Maka disebutkan iman kepada Allah yang pertama kali karena. Inilah keimanan yang pokok. Ya. Pengingkaran terhadap Allah ini melazimkan tidak mungkin kita beriman kepada sisanya. Kemudian disebutkan iman kepada malaikat itu yang kedua, karena malaikat inilah perantara, ya, wasilah antara ya, Allah dengan Rasulnya. Inilah yang membawa wahyu. Ya. Dan malaikat itu ketika turun pada Rasul membawa wahyu berupa. Kitab oleh karena itu yang disebutkan Yang ketiga yaitu iman dengan kitab Kitab ini disampaikan kepada Rasul Maka ini ada rangkaiannya Iman kepada Allah Karena inilah yang asal Kemudian iman kepada malaikat Karena malaikatlah yang membawa wahyu ya, Oleh karena itu malaikat disebut uh, Dalam urutan yang kedua Ya dan wahyu yang dibawa malaikat ini berupa kitab. Oleh karena itu kitab itu disebutkan yang ketiga dan kitab ini disampaikan kepada rasul. Kemudian, keimanan yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, yang dimaksud dengan hari akhir itu jangan dianggap hanya beriman kepada hari kiamat, tidak ya. Terminologi iman kepada hari akhir menurut uh, pelajaran akidah itu iman terhadap semua peristiwa yang terjadi setelah al-maut. Oleh karena itu kalau kita membaca kitab-kitab akidah pembahasan tentang uh, alam kubur, nikmat kubur, agar kubur dan seterusnya, ya, iman kepada kematian. Ya, dan semua peristiwa yang terjadi setelah mati Sampai ahli surga masuk ke dalam surga Ahli neraka masuk ke dalam neraka Ini semuanya masuk dalam keimanan terhadap hari akhir ya, Jadi jangan dipahami Keimanan terhadap hari akhir itu hanya Iman pada hari kiamat Ini seseorang itu dikatakan iman kepada hari akhir yaitu ketika seseorang itu beriman bahwasanya di sana ada suatu hari dimana manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya ya untuk mendapatkan hisap dari semua perbuatan mereka sehingga amal baik itu dibalas dengan kebaikan ya, dan amal jelek maka mendapatkan hukuman. Maka cukup sampai di sini seseorang itu dikatakan beriman pada hari akhir, ya. bahwasanya kematian itu bukanlah akhir dari semuanya, intinya kan seperti itu, ya. bahwasanya setelah kematian ada suatu hari di mana mereka akan dipangkitkan kemudian bisa sesuai dengan amal perbuatan mereka, maka seseorang beriman seperti ini itu dikatakan telah beriman kepada hari akhir. Adapun level kesempurnaan iman kepada hari akhir Yaitu semua peristiwa ya, beriman kepada uh, Al-Haq, telaga Nabi, beriman pada siroh jembatan yang akan dilintasi oleh orang semua manusia, beriman ke bagaimana kondisi seorang di padang makar, ya, beriman pada sahabat Nabi, beriman kepada Al-Mizan, ya, timbangan amal dan semua rincian-rincian iman kepada hari akhir ini masuknya semuanya ke dalam kesempurnaan iman, tetapi bukan menjadi pokok minimal atau level minimal seseorang itu dikatakan beriman. Oleh karena itu ketika kita bertanya kepada orang awam, apakah engkau meyakini bahwasanya ada suatu hari ya di mana kita nanti akan dibangkitkan? Ya, ya kemudian kita dihisap amal-amal kita, dia mengatakan ya saya beriman bahwa kita akan dibangkitkan di uh, bahwasanya suatu hari kita akan dibangkitkan dan kita akan dihisap amal-amal kita kita katakan orang yang telah beriman pada hari akhir meskipun dia tidak tahu apa itu mizan, meskipun dia enggak tahu apa itu sirat ya dan sebagainya. Dan inilah keimanan pada hari akhir, inilah yang diantar yang membedakan kita dengan orang-orang ateis. Karena mereka itu tidaklah meyakini bahwasannya ada di sana hari ketika mereka itu akan dipanggilkan. Mereka menganggap bahwasanya kematian itu adalah akhir dari semuanya. Ya, saya ya saya lanjutkan cerita tadi sesepengah uh, pembimbing saya ketika saya masuk di Belanda ya. kita dialog, uh, dia mengatakan ya. Saya di sini berbuat baik, itu karena Memang berbuat baik itu adalah sesuatu Yang general Tidak ada Urusan dengan surga, tidak ada urusan dengan Neraka, karena ketika saya mati Sudah selesai Sehingga saya berbuat baik di sini adalah Tanggung jawab, saya berbuat Oleh karena itu, orang-orang ya, Barat, orang-orang Eropa ya, Dan lebih eh, Beberapa Di Eropa Barat, itu mereka Sebagian dari mereka itu memerintahkan ketika telah meninggal dunia untuk dibakar. Kenapa taman mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan? Mereka dibakar, Kemudian hanya jadi abu yang hanya sekecil ya bisa di, mungkin hanya seukuran setoples atau apa enggak tahu. Kalau manusia dibakar abunya selebayak apa? Satu plastik gede, satu gentong atau seberapa? Ada yang tahu? Satu toples? Karena itu mereka memerintahkan untuk dibakar itu karena mereka tidak beriman bahwasanya ada hari akhir. Mereka tidak beriman ada surga neraka dan mereka menganggap bahwasanya surga dan neraka itu menghambat kreativitas. Ya. Mengapa? Karena orang kalau mau berbuat kreatif jangan-jangan nanti ini jatuhnya dosa ujung-ujungnya di neraka. Ya. Jadi menghambat kreativitas menurut mereka ada terminologi surga ada terminologi neraka. Alasan yang lainnya mengapa mereka suka dibakar selain juga karena tidak beriman kepada kematian, ya tidak beriman dengan hari ketangkisan, ya karena sewa makam di sana itu mahal, sewa tanah itu mahal. Kalau nggak dibakar dalam bentuk satu gelondongan satu, apa katakalah dia tingginya 2 meter, ya rata-rata ya, manusia berapa 170 cm ini mahal sewa tanahnya. Karena tapi kalau dibakar hanya segede toples, makamnya hanya satu ubin cil. Ini sewanya jauh lebih murah karena tidak memakan banyak tempat. Maka di sana banyak makam-makam itu hanya segede ubin. Itu bukan makam kucing, makam manusia, bukan makam kucing, bukan makam anjing. Itu makam manusia cuma segede ubin, satu tegel. Ya karena Karena Jasadnya itu sudah dibakar dulu, kemudian yang dimakamkan adalah abunya. Oleh karena itu, ya, yang membuat e, saya tertegun ketika di sana itu adalah banyak orang-orang Muslim di sana itu mereka mempersiapkan kematian itu jauh lebih baik dibandingkan manusia di Indonesia mempersiapkan kematian. Mengapa karena mereka nabung. Mereka nabung untuk apa? Mereka nabung untuk prosesi pemakaman, untuk mempersiapkan sewa lahan makam itu ketika nanti mereka dimakamkan karena semua bercita-cita dimakamkan sesuai dengan syariat Islam dimakamkan sesuai dengan syariat Islam itu konsekuensinya biaya sangat mahal ya. apalagi kalau orang tua mereka itu adalah orang tua ateis mereka ateis orang tuanya ateis anaknya masuk Islam ya kalau ingin dimakamkan sesuai dengan ajaran Islam ya kamu sendiri yang modali Maka di sana banyak kita jumpai orang-orang ya, yang masih muda semangat untuk mengabung untuk apa mempersiapkan kematian. Tak ya, upaya kan? Maka itu makanya saya sempat ternyok di sana karena ya, banyak abg-abg ya, yang masih muda beberapa ya, mereka benar-benar menabung ya, untuk. Mempersiapkan prosesi pemakaman Untuk mempersiapkan ini Karena mereka tidak akan mau Karena orang tuanya ketika dia ateis Maka ketika dia mati Meskipun orang anaknya Islam Dia tidak mau untuk keluar luar Karena sana itu semuanya di diukur dengan materi Mau silahkan rohmi kepada saudara di seberang sana Harus diukur dulu berapa liter bensin yang dipakai Karena bensin satu liter itu 2 euro 2 euro itu 25 ribu Pakai di sini, maka semuanya diukur dengan materi seperti itu. Ya kita bersyukur di sini ya lahan makam masih luas. Ya. Kita mau ngapain sekarang? Monggo, ya nggak usah takut ada kekurangan lahan makam untuk makamkan kita secara Islam. Ada yang makam di kampung yang tertemu nggak ya? ya. Maka ini keimanan kepada hari akhir inilah yang membedakan diantara yang jelas membedakan ya, antara orang yang beriman dengan orang kafir atau ateis. Orang ateis mereka tidak tidak mengakui adanya hari akhir. Ketika mereka mati itu lahir dari semuanya. Mereka tidak tidak akan dihisap. Ya ketika mereka mati ya sudah selesai urusan. Ini keimanan harus sampai di sini dulu pembahasan yang kita sampaikan untuk keimanan pada takdir dan juga pembahasan tentang nisan dan juga tanda kiamat insyaallah kita sambung di depan insyaallah taala ada pertanyaan yang kita jawab dan selanjutnya ceramah kita coba akan mempersiapkan